Ini lagunya Sera ya Lagu ini ciptaan dari Mister Brawito ritme handalnya Sera Tangannya diangkat bareng-bareng Yang tau kita nyanyi bareng-bareng juga Bagus dari Capra emang keren banget ya.